Amen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alamin Puji syukur senantiasa kita panjatkan kahirat Allah Subhanahuwataala atas segala karuniaNya kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada juntungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa SCTV, susia bagi anda yang berada di Bandung dan sekitarnya, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam Mata Air dan hari ini akan kita lanjutkan kajian kita bersama guru kita Ustaz Tama Amiruddin. Kita akan mengangkat tema atau judul kita cara menaklukkan penyakit hati. Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wah ini sebenarnya uh, suatu pernyataan yang sangat luar biasa nih Ustad. Uh, kan hati itu memang susah ditebak ini. Nah sekarang bagaimana kita tuh bisa menaklukkan? menaklukkan. <laughs> Silakan Ustad. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Uh, kalau kita cermati, ya. manusia itu kan terdiri dari tiga unsur. Hmm. Ya, pertama unsur jasad. Unsur jasad ini yang paling bisa diukur. Ya. ya. Yang kedua unsur akal, hmm. kemampuan berpikir manusia. Ya. Nah, yang ketiga adalah polbu atau hati. Hmm. Nah, ternyata kalau kita cermati, soleh dan tidaknya seseorang. Ya. itu bukan ditentukan oleh cerdasnya akal, tapi soleh dan tidaknya seseorang itu ditentukan oleh bersihnya hati. Oleh sebab itu Nabi mengatakan, idah solahat, solahah jasadukuluh. Kalau hati seseorang sehat, perilakunya sehat. Wa idah fasadat, fasadal jasadukuluh. Kalau hatinya rusak, hatinya sakit, hatinya bermasalah. Maka perilakunya pun bermasalah ya. Ini isyarat bahwa penentu kesolehan seseorang itu bukan terletak pada kecerdasan akalnya hmm. Tapi penentu kesolehan seseorang itu ada pada kesucian kolbunya hmm. Disinilah pentingnya kita memahami kualitas-kualitas hati Sehingga kita bisa menundukkan mana Bisa menyembuhkan mana kualitas hati kita yang sakit Atau kapan kualitas hati kita sakit Dan kapan kualitas hati kita sehat ya. ya Biasanya Kalau kita merasakan gejala sakit pada tubuh kita Kita kan ada keinginan untuk berobat Tapi seringkali kita lupa untuk mendeteksi kualitas hati kita Sehingga kita lupa untuk mengobati hati dan jiwa kita begitu. Nah, saya perlu menyebutkan dulu bahwa kualitas hati manusia itu ada tiga. Hmm. Pertama, namanya kolbun majitun, hati yang mati. Hati yang mati itu adalah hati yang tidak bisa disentuh dengan nasehat. Hati yang mati itu hati yang sudah tidak mau mendengar nilai-nilai kebajikan. Ini kita sebut dengan kolbun majitun. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, aandartahum amlam tundirhum layyuminun. Hmm. Kamu kasih peringatan atau tidak sama saja. Mereka tidak beriman. Ya. Jadi orang yang hatinya sudah sakit, eh maaf, orang yang hatinya mati itu diberi peringatan seperti apapun tidak akan respon. Hmm. Nah, itu kolbun majitun. Ya. Yang kedua kolbun maridun. Kalau kolbun maridun itu artinya hati yang sakit. Nah, ketika kita sakit, ada gejala-gejalanya. Ketika fisik kita sakit, ada gejala-gejalanya. Ketika kolbu kita, hati kita sakit, itu juga ada gejalanya. Jadi kalau tadi kolbun mayitun, hati yang mati itu tidak bisa disentuh oleh nasihat apapun. <tuh> kalau, kolbun mayi, kalau kolbun salimun itu... Maaf kalau kolbun maridun itu Dia ada gejala-gejalanya Pertama Tidak merasa nikmat kalau beribadah hmm. Jadi Saat beribadah itu Tidak merasakan kenikmatan hmm. Ibadah itu serasa hambar yeah. Ibadah itu Serasa beban nah, itu yang pertama Yang kedua Orang yang hatinya sakit itu Biasanya pesimis dalam berdoa Hmm jadi kalau berdoa itu pesimis aja gitu. Ya. Doa sih doa, tetapi dia pesimis. Tidak yakin kalau doanya itu dikabulkan. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang hatinya sakit itu susah <tuh> mendapat, eh, tidak merasa bersalah kalau berbuat dosa. Hmm. Jadi kalau berbuat dosa atau melakukan kesalahan itu Dia tidak merasa bersalah ya. Tidak sensitif dengan kesalahan Nah yang keempat Orang yang hatinya sakit itu Sulit memaafkan kesalahan orang lain ya. Jadi kalau saya atau para pemirsa Sulit sekali mau memaafkan kesalahan orang lain Itu sesungguhnya ciri bahwa Hati kita adalah sakit nah kemudian yang berikutnya orang yang hatinya sakit itu seringkali mengalami kegelisahan maksudnya kegelisahan itu bukan kegelisahan sih eh keluh kesah hmm. karena ada ayat yang mengatakan innal insana kuli kohaluan manusia itu diciptakan keluh kesah nah itu diantara ciri-ciri hati yang sakit gitu ya nah baik e, mungkin dilanjutkan dulu saat ya dari nah, yang, yang ketiga jadi, ya Jadi ada yang hati yang mati, mati, hati yang sakit, ada hati yang sehat Nah, ya. kalau hati yang sehat, ini dijelaskan di dalam Al-Quran Pertama, Namanya kolbun, kolbun salimun Salimun ya. ya, Kolbun salimun Kolbun salimun itu artinya hati yang sehat ya. Hati yang prima Nah, ciri orang yang hatinya sehat, ciri orang yang hatinya prima adalah hmm. Idatul inamalmu minunalladina idadukir Allah wajilat kuluhuhum. Hatinya sering merasakan kerinduan pada Allah. Hmm. Rindu konsekuensinya karena dia rindu kepada Allah, dia merasa nikmat dalam beribadah. Yeah. Solat dia merasa nikmat, datang ke majelis taklim ma merasa nikmat. Jadi ada kenikmatan tersendiri dalam beribadah. Itu namanya kolbun uh, salimun. salimun. Ya. Yang kedua, orang yang hatinya sehat itu wa idza tuliyat alaihim ayatu imana. Sangat terbuka dengan nasehat. Jadi kalau diberi masukan, diberi nasehat, itu dia dengar dengan sepenuh hati. Dia ikuti mana petunjuk-petunjuk hidup yang akan jadi kebaikan untuk dirinya, mana ya. yang kira-kira akan membahayakan dirinya, dia sangat perhatikan yang ketiga wa'ala rabbihim yatawakkalun orang yang hatinya sehat itu memiliki jiwa tawakal memiliki jiwa tawakal nah itu dijelaskan di surat al-anfal ayat 2 ya. ya kemudian di surat lain diungkapkan bahwa ciri orang yang hatinya sehat itu adalah orang yang uh, memiliki jiwa maafnya sangat luas Hmm. Ya. jiwa maafnya itu tak terhingga, jadi ya. dia bukan tipe pendendam, tapi dia itu memang sangat mudah memaafkan kesalahan orang lain. Nah, kemudian mereka itu waladina idafa alufahishatan audalamu an pusahum dakarullah pastagfarulidunubiim orang yang hatinya sehat itu sensitif terhadap dosa. Hmm. Jadi artinya dia berusaha untuk e, segera bertobat ketika dia melakukan kesalahan. Iya, iya, iya. Ya. Nah, dan yang terakhir hmm. orang yang hatinya sehat itu adalah orang yang wayadro unabil hasanatiasaya ah. suka membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Jadi kalau orang lain berbuat buruk dia tidak balas keburukan dengan keburukan, tapi keburukan itu dibalas dengan kebaikan. Hmm. Itu tiga kualitas hati ya. Iya, iya. Jadi <tuh> ada hati yang mati, hmm. hati yang sakit, dan hati yang sehat. Ya. Kalau hati yang mati itu udah sama sekali tidak berfungsi ya, Ustaz? Iya. Ya udah, Iya namanya juga kalau mati mau mati. nyapain mati lagi. Mati, mau nyapain ya? Nah terus <tuh> yang sering kali jadi pertanyaan Mas Agus kira ya. Gimana kalau saya ngadepin orang yang hatinya mati katanya gitu ya. Ada orang yang nanya ke saya tuh Gimana kalau orang itu hatinya mati apa yang harus saya lakukan hmm. gitu Saya hanya ingin menegaskan bahwa kalau orang itu hatinya mati Pertama kita harus mendoakannya ya. Karena hanya Allah yang punya kuasa untuk membolak-balikan hati Doakan Kemudian yang kedua kita jangan pernah lelah untuk mengajak pada kebaikan hmm. terserah dia nggak mau dengar juga kita mah ajak lagi ajak lagi ajak lagi ya. kita ajak dia untuk berbuat kebajikan hmm. nah. kemudian yang ketiga jadi yang pertama doakan yang kedua ajak terus-ajak terus-ajak terus Nah, yang ketiga kita harus memperlakukannya dengan hormat memperlakukannya dengan santun semoga dengan perlakuan kita yang hormat perlakuan kita yang santun membuat dia sadar diri gitu. Hmm. itu kalau kita menghadapi orang yang e, kualitas kolbunya sudah mati iya iya iya iya nah sebenarnya <tuh> kenapa sih sampai ada e, orang tuh sampai hatinya mati atau sakit penyebabnya apa sih? sebenarnya, sebenarnya <tuh> di antara penyebab hati itu sakit pertama atau mati pertama dia tidak pernah dirawat. Hmm. Apapun kalau tidak dirawat ya bedalah misalnya tanaman yang dirawat dan yang tidak dirawat. Nah. Ya, tapi di hutan tidak dirawat tumbuh bagus iya. juga. Tapi itu kan dirawatnya oleh alam. <laughs> <laughs> <Gitu>. <laughs> Jadi artinya alam dia punya cara perawatan tersendiri. Iya. Sebenarnya iya. dia dirawat. Hmm. Nah, kemudian yang kedua, kurang nutrisi. Sekarang begini, kalau gizi kita jelek, itu daya tahan tubuh kita juga jelek. Hmm. Nah sekarang kalau orang itu tidak pernah diberi nutrisi, ya. jiwanya itu tidak pernah diberi nutrisi. Nutrisi ilmu, nutrisi doa, nutrisi amal soleh, ya. itu sangat mungkin. Orang hmm. akhirnya mengalami penurunan kualitas hatinya. Nah, kemudian yang ketiga, kualitas hati kita buruk itu karena perbuatan dosa dan maksiat. Hmm. Karena dosa itu kan seperti virus, seperti bakteri. Jadi ya. dia terus saja menggerogot dan dia semakin semakin banyak. Ini merujuk kepada hadis Nabi yang mengatakan, "Innal 'abda idza akhta'a khoti'atan, nakatats fi qalbihi nuqtatun sauda." Sesungguhnya seorang hamba Ababila dia melakukan suatu dosa, akan tercemar hatinya dengan noda-noda. Ya. Hmm. Wa inhuana zaa jika dia berhenti, was tagfaro istighfar, wataba dia tobat, sokola kolbuhu, maka hatinya akan bersih lagi. Hmm. Jadi kalau orang itu berbuat dosa, kemudian dia berhenti istighfar tobat, hati yang kotor tuh, hati yang tercemar tuh bersih lagi. Wa in ada. Tapi kalau dia mengulangi, mengulangi, mengulangi, zidafiha. Nanti makin banyak itu e, nodanya. Jadi kalau misal saya memakai pakaian putih, begitu ada satu noda hitam saya cuci, saya bersihkan. Ya. Bersih lagi. Tapi kalau saya pakai baju putih, ternodai, ternodai, ternodai, saya biarkan. Saya tidak bersihkan. Sangat mungkin baju putih saya berubah jadi hitam. Nah, hmm. kolbu manusia itu akan tercemar dengan dosa yang sering dia ulang-ulang. Sampai pada satu titik dia nanti tidak merasa berdosa lagi. Udah enteng aja yang melakukan. Iya. Jadi orang yang mengulang-ulang itu biasanya lama-lama dia tidak merasa bersalah. Jadi baal. Mm -hmm. <laughs> nah, terus gini Ustadz. Bagaimana dengan fenomena sekarang ya? Misalkan nih kita lihat. Uh, orang itu ahli kelihatannya orang yang ahli ibadah Orang yang baik hati Orang yang gampang menangis ketika berzikir Tapi di sisi lain Di sisi lain juga melakukan Hal-hal yang bertentangan dengan itu gitu. Ya. Nah, Begini ini, Jadi dari di dalam tubuh itu Jadi kayak ada split personality gitu ya. ya. Begini Ada orang yang ibadah itu Hanya permukaannya saja Jadi Mirip lah buah-buahan ada yang kulitnya teh bagus, tapi ternyata dalamannya tidak menggambarkan bagusnya luar. Hmm. Ya. Ada buah yang luarnya tuh bagus, kelihatannya teh enak manis gitu ya, tapi begitu kita rasa hmm. ternyata acem. <laughs> Ada orang yang luarnya aja, tetapi dalamannya. Nah, oleh karena itu, solehnya seseorang itu terukur dari Bagaimana kesanggupan dia melakukan kebaikan kepada sesama hmm. nah, Saya ingin menunjukkan sebuah keterangan Sebuah riwayat Katanya ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul Ya Rasulullah saya punya tetangga Tetangga saya ini ahli ibadah ya. Salat, puasa, majelis ta'lim Pokoknya gak usah ragu lah Dia benar-benar seorang ahli ibadah tapi ya Rasul, tetangga saya ini tuh diji Ronahu. Dia paling sering melakukan, sering ngomong yang membuat lingkungannya itu sakit hati oleh dia. Jadi kata Sahabat tadi, tetangga saya ini ahli ibadah, tapi tuh diji Ronahu, lisannya itu sering kali menyakitkan orang lain. Hmm. Apa kata Nabi? Hia min ahlina dia adalah calon penghuni neraka. Coba ini isarat apa? Ini isarat bahwa orang yang rajin ibadah kalau tidak dibarengi dengan kesalehan sosial dia belum tentu akan mendapat kebahagiaan di akhirat dengan nilai ibadahnya. Bukan berarti ibadahnya itu sia-sia. Hanya maksudnya ibadah tersebut. Sebenarnya sebagai bentuk perwujudan yang seharusnya membuat dia lebih soleh gitu. Ya ya. Jadi benar, Jadi seolah-olah antara kesolehan individu dengan kesolehan sosial itu menjadi jadi sesuatu yang berbeda ya kalau kondisi seperti ya. itu ya. tidak ada pengaruhnya kayaknya. Jadi ya betul. Jadi gini, sebenarnya yang diharapkan oleh ajaran agama Islam antara kesalehan hati, sebut saja kesalehan individu. Hmm dengan kesalehan sosial itu harus berbanding lurus. Jadi ketika dia itu soleh secara individu, secara pribadi, dia pun harus soleh secara sosial. Nah, ada orang yang rajin ke pengajian, tapi di pengajian malah ngomongin orang. Ini dia punya kesalehan individu mau ngaji, tapi dia tidak punya kesalehan sosial gitu. Nah ini yang harus di perbaiki bukan berarti ah kamu mah percuma ngaji juga kerjaan di sana cuma ngomongin orang nah, itu juga salah ngaji aja kayak gitu gimana kalau nggak ngaji? <SILENCIO> kan gitu. Oleh karena itu ada orang yang rajin ibadah tetapi ibadahnya tidak berbanding rulus dengan kesalahan sosialnya hmm. jadi tugas kita adalah bagaimana kesalehan individual kesalehan hati kita itu bisa berbanding lurus bisa sejalan dengan kesalehan sosial kita. Iya iya iya. Nah karena itulah nanti yang akan membuat orang itu dalam kategorinya ya memang mendapatkan apa ya uh, entah itu riwet dari Allah lah ya apabila bisa menyeimbangkan kedua itu. Hmm. Karena ada juga kan orang yang penting sekarang kita sekali lagi kita mendengarkan, udahlah yang penting kan kita hatinya. Hmm. Ya, ya kalau soal ibadah ya itu masing-masing dah tidak perlu apa menasehati saya gitu yeah. itu kan hati kita itu dekat sama Allah. Nah ini hati yang dimaksud itu yang mana kalau yang kayak gitu? Yeah. Sebenarnya hati itu harus terefleksikan dalam uh, aktivitas. Jadi nggak bisa gini, Mas Agus, sholat dong. Temen aku ya banyak yang suka sholat ya, tapi kelakuannya parah. <laughs> aku sih nggak pernah sholat tapi hati lah tetapi ya, hati berjanggal. Yang penting kan kapan aku buruk ke orang, kapan aku jelek ke orang, kok enggak pernah. Yang penting kan ini. Itu juga salah gitu. <laughs> Jadi orang yang rajin ibadah tapi hatinya kotor salah. Orang yang katanya hatinya bersih tapi tidak rajin ibadah salah juga. Karena kalau kita bicara hidup itu harus berusaha untuk membalance antara ritual dan kualitas hati. Hmm. Maaf, memang ada sebagian orang beranggapan, ah, nggak sholat juga nggak masalah. Yang penting kan kita jadi orang baik. Iya betul. Yang penting kan kita jadi orang jujur. Ya. Yang penting kan kita amanah. Nah itu tuh kalau di Bandung nih itu namanya ajaran kasundaan. <laughs> kalau di di Jawa Timur, Jawa Tengah itu namanya kejawel. Jadi di Bandung itu ada namanya agama kesundaan. Agama kesundaan tuh begini, ah saya ma nggak sholat juga ada baik sama tetangga. Ah saya ma nggak haji juga, tapi berapa banyak orang yang saya bantu, gitu. Untuk apa? Kayak si pak haji itu tuh, udah haji rajin sholat. Uh, <tuh> itu sama pembantunya galak sekali. Sopirnya galap sekali Kenapa gitu Nah itu juga tetap salah Jadi memang yang benar adalah Ketika ritual kita rajin ya. Kemudian eh, apa, Hati kita juga bersih Nah, hmm. Yang harus kita evaluasi juga Gimana caranya Supaya kita tadi bisa menaklukan hati kita ya, Menaklukan yang buruk kan? Pertama Itu harus selalu melakukan muhasabah introspeksi hmm. diri <tuh> ya. jadi ada upaya dari diri kita untuk melakukan introspeksi diri perbaikan diri Nah, ee, gini ketika kita datang ke dokter dokter tidak langsung ngasih resep ketika kita datang ke dokter dokter tidak langsung ngasih obat biasanya dokter mendiagnosa ya. ya. gak mungkin datang ke dokter ujung-ujung suntik aja Pasti ditanya, Ibu, apa yang terasa cerita si pasente, gini dok, gini, gini, gini, gini. Dokter juga memeriksa hal yang sederhana dulu, detak jantungnya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah eh, gambaran untuk menyembuhkan jasad saja perlu ada diagnosa. Sekarang untuk menyembuhkan hati itu perlu muhasabah, introspeksi diri atau mendiagnosa. Yang kedua, untuk supaya hati kita sehat, setelah terdiagnosa itu kita harus melakukan muakobah, perbaikan diri. Jadi bagaimana kita ini menjadi orang yang selalu melakukan perbaikan-perbaikan diri setelah kita tahu. Apa saja kekurangan-kekurangan diri kita ya. Karena ada orang yang tahu kekurangan dirinya mm. Tapi tidak diperbaiki gitu Contoh Ada seorang istri yang dinasehati oleh suaminya Mah Jangan terlalu boros lah dalam hidup tuh Sekarang kan biaya sekolah mahal Jadi kalau ada rezeki Tabungkan untuk biaya sekolah Apa kata istrinya Ayah-ayah mamah mama mayah dari TK Tidak pernah bisa pegang uang makanya mamah Maya waktu kuliah juga nggak pernah jadi bendahara, karena kan mamah ma ee, ya nggak bisa pegang uang lah, gitu. ayah kudu ngerti mamah dong. Nah artinya dia tahu nggak kekurangannya, tahu tahu. Tapi kekurangan itu bukan diperbaiki, <tuh> tapi digunakan untuk membenarkan atau melegalisasi. Gitu. Nah yang ketiga kita untuk menyehatkan hati itu butuh lingkungan yang sehat, hmm. gitu. Lingkungan yang E, bisa mengingatkan kita kepada kebaikan, iya, iya, iya. ya, bukan berarti kita menjadi orang eksklusif, bukan, tapi ya kita berusaha mencari teman-teman yang sekiranya kita keliru, sekiranya kita salah, dia masih bisa dan mau mengingatkan kita. Hmm. Dan tentu saja e, poin yang tidak, poin yang harus selalu ada adalah ya mohon kepada Allah. Dengan doa yang kita hafal semua itu Robbana la tuzi kulubana badai zhadaitana wahablanami la dun karohma inna kaantalurabi Allah jangan kau palingkan hati kami setelah kau memberikan hidayah pada kami. Jadi untuk menaklukkan hati kita itu kita butuh doa, iya. kita butuh lingkungan, kita butuh apa? Perbaikan, Perbaikan diri, diri dan kita introspeksi. perlu introspeksi atau identifikasi diri. Ia subhanallah. Nah pemirsa. Kadang-kala -kadang kita eh, yang namanya penyakit hati itu tidak terasa. Dan sebenarnya yang paling gampang mengikut penyakit hati itu, ya susah kalau ditanya sama diri kita sendiri. Lihatlah orang lain di sekeliling kita, apakah mereka ini merasa nyaman dengan kehadiran kita? Kalau seandainya mereka tidak merasa nyaman, nah itu salah satu indikasi itu. Ya kan, bahwa diri kita ini bermasalah. Nah yang repot lagi, kalau kita tidak merasa diri kita itu bermasalah, ini yang paling parah lagi. Oleh karena itu, marilah kita mencoba melihat ke dalam. Jangan terlalu banyak menilai orang, nilailah diri kita. Apakah kita ini memang sudah apa ya, memperbaiki diri kita? Bagaimana hubungan kita dengan sesama? di lingkungan kita dan hubungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila demikian bisa perjalanan baik, kalau ada kekurangan kita berbagi seperti tadi saya sampaikan, insyaAllah Allah akan memberikan keberkahan buat kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.